Anggel, selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Selamat, Mbak. Iya, sangat disesalkan saja, Mbak. Seperti main-main saja ya.、Uh, di satu saat dibebaskan、uh, dia masuknya, satu bulan kemudian dikenakan dia masuk. Seperti ini g a r a m a i n m a i n y a ya kan? Harus sih harus diganti diga diga diga rugi, ya kan? Ini imporir t kan bekerja sungguh-sungguh, ya kan? はい。 dia masuk itu tentunya、uh, harga yang bahan pokoknya dari gandum itu akan terus meningkat jadi sebetulnya pemerintah harus memik b kalau kemarin seperti bahan b i s k u i t a y u semuanya dari gandum ya kalau k a i n y a pemerintah nggak membantu、uh, bangsa ini bangsa kita ini mau makan apa gitu jadi、hmm. saya mohon pemerintah harus memberikan suatu、uh, membebaskanlah bahan pokok yang terbuat dari、uh, untuk bahan pokok yang Terima kasih, Terima kasih Pak Hendry. Selanjutnya Pak d a r w a n selamat siang. Selamat siang. Ya s i l a k a n Pak komentar Anda. Saya memang mempertanyakan ya kualitas dan kapasitas pemerintah, menteri-menteri dan dirjen dan di bawahnya pada saat ini ya. Rasanya mereka ini orang-orang yang nggak b e c u s yang ngurusin ngurusin p i d a n g n y a masing-masing ya. Jadi ya memang kalau ada kebijakan-kebijakan yang keliru-keliru seperti itu ya memang. akibat dari itu. Saya sorry, saya menanyakan、uh, kapasitas mereka dan kemampuan mereka sebagai pemerintah itu memang saya benar-benar mempertanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Narman. Selamat siang, Pak Leo. Iya i Bu, suaranya putus-putus nih Bu. Oke,、okay, silahkan Pak. Saya bersama dengan Selasih.、Uh, ya, ya memang kalau begitu、uh, apa sudah ditetapkan terus dicabut lagi di ini harus kan dirugi ya Bu. iya s i l a k a n pak saya、eh. mendengar suara anda nah saya juga berpendapat、uh, gak hanya b e b a masuk ya ppn juga gak ada gunanya gitu karena ppn bisa dikompensasikan dengan ppn m a s u k a n itu ppn pengeluaran bisa dikompensasikan dengan ppn pengeluaran itu juga ppn gak perlu gitu karena memberatkan rakyat karena makan n i h juga makin susah untuk rakyat gitu loh terima kasih semua rakyat lah. terima kasih terima kasih pak leo satu penelpon terakhir pak e d i selamat siang selamat siang silahkan pak a たちは、私た a は、私た a は、e r ちは、私た t は、私たちは、私た t は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 i ちは、私たちは、私たちは、l a ち a 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 u ちは、私た n は、私たちは、私たちは、私たちは、私た g は、私 u ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち n g たちは、私 e ちは、n たちは、私たちは、私た o は、i た i は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私た a 私たち、私たち、私 a ち、私たち、私たち、私たち、begini. Kapalitas m e n t e r i n y a itu benar-benar nggak sesuai itu, saya l a s a Kacau banget negeri ini. Terima kasih. Selamat sore Pak Hari. s o r e Ya, selamat Pak Hari. e Nggak heran. Ini gaya pemimpinnya nomor satu kan begini. Jadi anak buahnya ikut ikutan, ragu-ragu, keluarin peraturan, terus cabut lagi. Ya, begitu lah. Ya, pemimpinnya begitu, anak buahnya begitu juga. Terima kasih.